kalau umumnya kiai itu umumnya ulama atau umumnya siapa saja. Orang baca selawat itu kan karena fadilahnya sholawat. Tentu fadilahnya selawat itu luar biasa. ya. Siapa yang baca selawat ke Rasulullah satu, maka Allah membalasnya memberi dia selawat berapa? 10 kali, hanya karena fadilah selawat. Oke, itu fadilah yang ada di beberapa hadis. Tapi sebetulnya ada filosofi teologis ya, filosofi akidah yang kita enggak bisa ngafikan itu dan itu luar biasa. Saya pernah mator ini pas acara haulnya dia pamit suruhan abangnya karena penambah e, dalam sarah kitab eh, yang namanya kitab sekarang sama nanti nabi itu diutus setelah nabi siapa tidak jawab saja isa. Isa. isa itu dituhankan apa enggak Di Tuhankan. Di Tuhankan. karena umatnya over mencintai sampai dianggap Tuhan. lalu oleh orang Yahudi isa itu dianggap problem apa Tuhan problem sampai dianggap anak jahat, jahat. sampai orang Yahudi niat menghubung hmm. Jadi yang Nasrani berlebihan Mendewakan Isa sampai dianggap anak Tuhan ya. Sehingga budi sangat membenci Isa Karena dianggap anak Rasulullah jadi Nabi itu setelah Nabi siapa? Nabi Isa yes. Tentu kata Rasulullah zaman sugem Kamu jangan berlebihan Menguja saya kayak berlebihannya orang yes. Tapi kamu juga Jangan melecehkan saya kayak yang dilakukan Orang-orang itu melecehkan yes. Nabi Isa pilihannya, ini kata kitab-kitab kata saya, sarannya ifyah, yang digarang oleh saya, Murtado Azhar itu guru-gurunya kita sanat saya ke beliau itu sekitar 6, 6. misalnya saya, Mbak Amun, Mbak Zuber ke Mas Kumambang Mbak Mahfud, Mbak Abdullah Manan, Syed Zafi Dilapan ya saya lagi ya, saya misalnya saya, Mbak Amun, Mbak Zuber Mbak Mas Kumambang, Mbak Mahfud Terman, ke Abduah, Abdul Manan di Syed Zafi Jadi Sayyid itu alim-alimnya orang Mesir Tapi dia hidupnya di lokal Itu punya murid diantara santrinya itu orang Indonesia Orang Jawa punya Kiai Jawa Abdul Manan Abdul Manan ini yang nanti punya tujuh namanya Bapak Fud Ternas Itu muridnya Sayyid Zabidi Jadi keudahannya orang Indonesia itu alim Rabbe Masuk orang Jogja ke alim juga haram Gurunya Mbak Zubair itu ada yang orang Jogja namanya Syekh Muhammad Babir Jogja Jadi সয়াসিনিসা আলফা ঠাড়ি সেনচে সয়াশিন মুসলিম আলফা ঠাঁড়ি মূরে itu cerita begini চায়ের মালায়িসা কার সোলা বালা বাধ এনিক এনিক আমার ঠান্ডি ini akan menjaga সোলা umat বা umatnya হিল রসে Dan ini akan menjaga taufiknya ilah yaumin. Ya, ya. Bukti kalau kita senang Nabi adalah kita baca selawat. Baca selawat bukti senang apa? Bukti melecehkan. Hmm. Senang Allahumma salli ala sa'idina Muhammad. Padahal as'na Allahumma. Nyo al-sa'idina ruwung angkul lah. Terus kedua, posisi Tuhan jelas. Mana Tuhan, mana Muhammad. Allahumma adalah pemberi. Dan Muhammad apapun hebatnya adalah penerima. Wa'alimihun. Saya ulang lagi ya. Dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad Artinya Allah itu tidak Saya mohon ya Allah Engkau pemberi Berilah sholawat engkau kepada Muhammad Allah pemberi Muhammad penerima Jelas siapa Tuhan, siapa Nabi Artinya mungkin tidak umatnya Nabi ini menuhankan Muhammad Tidak Barukahnya sholawat Faham ya Ya bukti ta'lim Ya bukti ta'lim Jadi saja tadi tadi selawat yo baro kae takdir ning Rasulullah bahwa begitu beraknya Rasulullah mendapat dari Allah yo bukti tauhid nak Muhammad apapun hibahnya ndak akan yartaki dia akan jadi Tuhan. Tuhan karena kita mengatakan ya Allah beri kepada Muhammad berarti Allah pemberi Tuhan Muhammad apapun hibahnya Rasulullah tetap yang di. Wes tau bukti ayo ngaji kok. Kayak maca selawat ngono kodhah langsung wali. Si amati ra silin jithe so wali sak oma. Yo mesti wali. Krek dadan itu hebatnya ulama. Makanya saya itu enggak bisa dak ikut itu beda cara pandang malah Itu kak ulama debat ngono Jadi umat ini akan dijaga terus oleh sholawat. Itu karena tadi bukti kalau kita tadi membaca sholawat. Bukti kalau kita proporsional siapa Tuhan, siapa Muhammad. Jelas kan? Allah ya Allah, berilah salmu Allah, berilah sholawatmu kepada Muhammad. Mungkin enggak umat ini mendudukan Muhammad sama dengan Allah, mungkin enggak? Dengan sehidat seperti itu, redaksi seperti itu kan jelas siapa Tuhan, siapa Muhammad. makanya kata Sayyid Abi wa Rasulullah wa jalla patro tetap muhta jin ila rahmatih apapun hebatnya derajatnya seorang Muhammad Rasulullah tetap dia tundur pada rahmatnya Allah itu orang alim cara pandang seperti itu sida agama ini aman ndak akan ngalami kaya nasron mm. juga gak akan ngalami kaya ya mm. Mm. Yeah. Makanya, disini, <coughs> rahmat gaatun nasoro fi nabi miwaqum fi masik tamat qalbi wa taqini dak ninggalno sira mak ing perkara ida'ah kang nyong-nyongko urang maso panaso enggak apa-apa kamu ngelemak di berlebihan tapi tinggalkan tradisi yang dilakukan orang nasron yang ketika memuji nabi seakan-akan nabi itu dan islam tidak akan mengalami itu rasulullah sallallahu alaihi itu kata saidi Jadi itu luar biasa Jadi sholawat ini bukan sekedar bukti mahatbah kita pada Rasulullah Tapi sholawat adalah menjaga tahu Bapak mm -hmm. ya Sini hijajahullah mumpung kita sih Muharram, Rasulullah Ada bedanya semangat Allah Wah. Saya itu baca kitab itu sampai ngasuh. Dan saya yakin itu Itu tidak apa Ya beliau tahu Karena ulama itu nur betul dan kita dekat sekali sama yang ngarak edfab sehingga ngarak edfab itu wafat itu sekitar 1.300 pas 1.300 berarti kalau sekarang baru 140 sekarang berapa 100 1.440 berarti sekitar berapa ini kalau 1.300 baru 100 40, benar kan kalau saya, misalnya saya, Mbak Kumun, Mbak Ziber Mbak Ziber pernah ngasih defakeh defakeh, Mbak baru 8 8 itu kalau orang rata-rata ngaji itu umur 25 gurunya umur 50 berarti selisihnya kan ya 8 dibagi berapa? ya kan berarti 50 tahun kan? Dan ya misalnya rata-rata murid ngaji nyantri itu kan rongkuloh salafi bulunya umur 2 berarti kalau 8 orang ya benar sekitar berapa? 400 tahun eh 100 144 Lihat dan saya kan menghitung sanat itu caranya ya. Kan sekarang baru 140 Padahal saat kita sampai beliau berapa? 8 Nah iya logikanya tadi Per 100 tahun itu Kan sudah ada yang ngaji Kan murid sudah kader umur 20-25 Karena murid alim ini kan ketemunya Setelah sama-sama -sama alim Biasanya ada Ki Jawa kan alim di Indonesia Terus ke Mekah itu sudah apa? Ya, terus ngajinya itu ngaji caranya ngarang orang kak santri saya kicik gudu langsung ngorong Arab jadi ini ya Arab koyok, supir taksi disana ngorong hantu nontang serah Arab oh itu kalau di tradisi keluarga Sarang keluarga saya masalah gak boleh harus alim di Jawa baru orang-orang Mekan orang alim yang jauh ketemu Arab supir orang Bengali, orang Tintimu ya Sar, ya sar. entre metu kobis sira wong sarja sarwa nek iki iki bidet pasara ku dipadakna basa padha wong arab kada dene garane unta আমি আপা Tuhan sekretaris ada niat membunuh nah ini dijaga oleh selawat tadi ada wasallallahu wa alaihi wa apapun di bathnya tetap butuh bukan apa artinya kalau kita mengatakan ya Allah berilah selawat ke rasulullah Muhammad tentu itu bukti Mahabba, dan bukti siapa Allah yaitu pemberi apapun hibadahna di ছিল <tari tari tari> <tari> ৆ítulo overst ্ཌཁ ຬས ຬབ ອག ຦ྲຍོ ອགຍང ຤ Color turiera comprend instruments. 1 2 3 1 3 3 আর <laughs> না